Saatnya Anda ikuti Sahabat dan Solusi bersama Ustadz Reza M. Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasefem. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang terbaik ya. Seperti biasa di hari Selasa pagi, ada sahabat dan solusi dan bersama selalu dan selalu penuh semangat ada Ustaz Rizam Saharif dan kali ini ditemani dengan saya Hairil. Langsung saja sahabat Rasefem Anda nanti bisa bergabung di sini di 0817 atau 95955 atau juga bisa phone live langsung di 8291710 untuk berkonsultasi mungkin atau juga untuk menyanyikan sesuatu hal terkait tentang tema di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Rizam Sarif Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat. Always morning in, in every day. <laughs> morning it means bright of future. Kita, mm -hmm. saya selalu beranggapan bahwa setiap waktu itu adalah pagi. Iya. Satu umpam, perumpamaan bahwa pagi itu menggambarkan satu Picture yang cerah mm -hmm. Gambar yang cerah Masa depan yang cerah Harapan gitu ya Ya sesulit apapun kondisi kita pada hari ini <laughs> Selalu kita membayangkan Always morning in your in your life Always morning in your heart Always morning in your mind Dan ini hari pagi ini kita merupakan edisi spesial mm -hmm. SDS edisi spesial Edisi SDS hari spesial. pahlawan Hari pahlawan 10 November Dan empat hari lagi menuju kepada acara besar saya uh -huh. Di Hotel Bumi Nyata Depok mm -hmm. Yaitu Spirit Boom Series. Spirit Boom Series. Ini juga kalau di Aceh itu ada tsunami, uh -huh. kemudian kemarin di Padang, Padang. ada gempa. Ini adalah tsunami motivasi dan gempanya <laughs> motivasi. Earthquake. Jadi rasakan goncangan gempa motivasi yang kita akan adakan. Tanggal 14 November hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 4 sore 6 jam saya live jam. untuk memberikan motif <laughs> Kalau di siaran saya hanya terbatas 1 jam 1 jam eh, benar-benar 6 jam Maka sahabat RASFM bisa, bisa ya. mendapatkan 6 jam <laughs> Iya, uh, berkaitan dengan hari pahlawan dan juga ternyata untuk tema yang akan diangkat dalam seminarnya Ustaz juga Born tentang, to uh, Perjuangan Iya berjuang Berjuang untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita Ustaz, ya Ustadz yeah. ya Iya Baik silahkan untuk tema yang akan disampaikan untuk iya, awal Iya jadi ]annya. kenapa judul yang kita bahas adalah Born to Fight Ada tiga maksud yang pertama dengan rentan waktu yang sudah cukup panjang Dari mulai kelahiran kita sampai kita dewasa seperti ini ya Dengan masing-masing kondisinya Kok kita kayaknya lupa nih Heril. Mm -hmm. Sebenarnya dulu kita lahir itu adalah born to be a winner Kita tuh lahir itu sudah ditakdirkan menjadi seorang pemenang Betul, ya? Bayangkan terjadi satu super kompetisi yang sangat ketat Ratusan juta sperma yang dikeluarkan oleh Ayah kita mm -hmm. Itu yang bisa nembus sampai di rahim itu cuma satu Bayangkan jadi satu banding 100 juta Itu kan suatu persaingan yeah. yang tidak pernah dibayangkan kita dalam mm -hmm. masa hidup mm -hmm. Dan kita berhasil yeah. menembus itu gitu <laughs> Kalau dulu kita pernah melakukan keberhasilan Mencapai sebuah kemenangan dengan persaingan yang begitu ketat mm -hmm. Setelah kita lahir dan menjadi dewasa Kok kita menjadi orang-orang yang loser mentality Menjadi orang-orang yang mental pecundang gitu mm. Kenapa untuk menghadapi seribu orang Menghadapi satu juta orang katakanlah yeah. ya Yang paling maksimal Kok kita kalah gitu mm. Dulu anda pernah mengalami satu keberhasilan yang luar biasa Seratus juta anda bisa menjadi pemenang gitu <laughs> Jadi kita melakukan rekonstruksi uh -huh. Kalau dulu anda pernah melakukan itu kenapa kita nggak pinjam gambar itu kita iya. pinjam suasana itu untuk kondisi sekarang hmm. jadi kita rekonstruksi ulang kalau di dalam dunia kriminalitas tuh ada di, di TKP itu kan di ada TKP, rekonstruksi ulang mereka <laughs> ulang lana. tentang peristiwa Kaya, gitu kan? kembali ke belakang lagi gimana uh -huh, tokoh dan pelakunya adalah anda sendiri bukan hmm. orang lain bukan saya bukan siapapun tapi diri anda sendiri yang menjadi pelaku hmm. jadi kalau dulu pendakul-pendakul kita yang sudah dipanggil menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebagai pahlawan-pahlawan bangsa uhum. mungkin terlalu meluk buat sebagian besar sahabat r kalau saya mengatakan harus menjadi pahlawan bangsa walaupun kita ingin seperti itu yeah. kita persempit saja seharusnya tidak terlalu sulit untuk menjadi pahlawan masa depan anda uhum. kenapa kita tidak coba hari ini untuk belajar menjadi seorang pahlawan bagi masa depan anda Hero for your future <laughs> Begitu ya yeah. uh, Dan pastinya Sahabat Rasa FM ini terkait tentang menjadi pahlawan Untuk diri kita sendiri Dan pastinya tentang uh, tema yang akan diangkat Dalam seminar nanti Sahabat Rasa FM sekali lagi silakan bergabung di sini Di 829 1710 Atau di 0817 95 95 Untuk yang anda mendengarkan live streaming Juga bisa di www.rasfmjakarta.com Nah uh, Setelah dilahirkan dengan uh, Istilahnya dengan saingan yang ribuan gitu dan akhirnya kita menang gitu kan Nah setelah lahir kan memang lingkungan yang ikut berbicara juga ya Ustadz ya mm -hmm. Karena lingkungan kita juga tidak yang ikut ikut membantu dalam perkembangan diri kita Ujung-ujungnya ada yang menjadi orang yang agresif, ada yang menjadi orang yang pesimis, ada yang menjadi orang yang uh, okay. sederhana Oke, okay, nah, ya. saya dulu waktu tahun 88 masuk ke Civil Aviation Academy, sekolah penerbang di Curug Saya belajar satu filosofi yang sangat luar biasa mm -hmm dikatakan dan itu saya selalu pegang sampai sekarang dan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat RCFM yang sedang diliputi oleh kemacetan lalu lintas yeah. <laughs> yang sedang berada di jalan jangan lupa stay tune di acara kami di STS Sahabat dan Solusi mm -hmm. di hadapan saya ini begitu padat nih yeah, lalu lintas yang ada shabby, di depan iya. ya jadi ada satu kalimat yang mudah-mudahan bisa menghibur anda di tengah kemacetan ini you cannot change wind direction but you can change wind direction anda tidak bisa merubah arah angin Tetapi Anda bisa merubah arah sayap You are a pilot in your life hmm. Jadi Anda sebagai Kalau misalnya sebagai seorang pilot hmm? Memang angin nggak bisa dirubah yeah. real. Dari utara ke selatan Nggak bisa kita rubah dari selatan ke utara Atau hmm. dari barat ke timur Kita rubah dari timur ke barat Nggak hmm. bisa Tapi Anda ada pilotnya Anda bisa gerakan stick itu Ke kanan, ke kiri, ke depan, yeah. dan ke belakang Kalau ke kanan Anda akan belok ke kanan Ke kiri, akan belok ke kiri Anda tekan ke depan Akan menukik Dan Anda tarik ke belakang Akan menanjak gitu ya. hmm. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pedulikan lingkungan sehebat -se apapun, lingkungan sejelek apapun, ya, yang paling penting adalah yourself, diri Anda. Mm -hmm. You can, you can change, win the action. Memang kita nggak bisa merubah arah angin tapi kita bisa merubah arah sayap kan? Oh gitu. Nah, <laughs> jadi takdir tidak bisa dirubah. Iya. Mm -hmm. Ibaratnya arah angin itu takdir yeah, tidak takdir bisa takdir dirubah. Bisa, Nasib gitu. tidak bisa dirubah. Tetapi sikap Anda terhadap takdir itu bisa dirubah. Mm, gitu. Jadi satu takdir yang sama, orang melihatnya bisa beda loh. Mm. Misalnya takdir A. Mungkin akhirnya mengalami, oh enggak, ini negatif Tapi bagi saya positif gitu oh, iya, iya. Karena perspektif Sudah dan persepsi ya. kita beda-beda mm. beda, gitu loh Kalau misalnya, ambil contoh yang paling sederhana Supaya bisa dibayangkan oleh para sahabat SFM Kita melihat, ini ada banner di ruangan studio kita nih, Heril. Mm hmm dengan warna tertentu ya. Kemudian akhirnya saya kasih kacamata hitam Saya menggunakan kacamata bening Kesimpulannya apa Ril? Beda pasti, pasti hitam semua pasti kan? Pasti hitam ya? Padahal realitasnya tidak begitu Nggak. Karena saya pakai kacamata bening Beda eh? dengan akhirnya Saya bisa melihat Oh ada warna hijaunya Ada warna birunya mm -hmm. Saya bisa melihat yang sesungguhnya mm -hmm. Banyak diantara kita yang menggunakan kacamata hitam tadi, oh, itu yang disebut istilah negatif thinking, thinking gitu, gitu ya. negatif perspektif, negatif uh. perception, uh. sehingga takdir yang diberikan Allah itu selalu kayaknya jelek aja gitu, <laughs> kayaknya Allah nih nggak adil sama saya gitu. Kenapa yeah. yang meninggal kok anak saya, kenapa tetangga sebelah yang selusin nggak mati-mati gitu nah. anaknya gitu? Kan ini satu perbandingan yang tidak tepat. <laughs> kita nggak bisa mendikte Allah gitu ya? Iri mulu gitu intinya. <laughs> ya <laughs> Jadi kembalikan diri kita. Tidak yeah. apa-apa, whatever the environment, apapun lingkungan sekitar kita, hmm. kita harus bisa menjadi seorang pemenang dan menjadi seorang pahlawan hmm. untuk diri kita sendiri, gitu. Nah, kalau itu misalkan hmm. uh, kita kita sudah mempunyai persepsi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita baru mulai, tapi posisinya kita sudah berada di lingkungan yang seperti itu. Juga misalkan kita sudah di lingkungan yang yang, misalkan dari orang tua yang dengan didikan militer okay. kita jadi, kita sampai-sampai membawa kepribadian kita hmm. yang menjadi pribadi yang Uh, pesimis atau pribadi yang kurang begitu agresif pribadi yang yeah. dia karena itu kan nggak terbawa sampai dewasa gitu betul, kan ya? ada Untuk dua hal kan susah yeah, gitu okay. ada dua hal yang pertama adalah kita harus yakini betul satu nilai yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mentarbiyah kita, mendidik kita dengan satu kalimat La yukalifullahu nafsan illa usaha ah. hmm. Pemahamannya adalah Allah tidak akan memberikan satu beban Tidak akan memberikan satu tekanan melebihi dari batas kemampuan kita Itu hmm. harus kita yakini hmm. Tapi kayaknya omong itu teori saja nih Pak Reza Usha Berat Reza. banget dong berubahnya uh, Kenapa itu bisa terjadi? Ada dua kemungkinan Yang uh -huh. pertama adalah Underestimate underestimate. Karena Anda merasa diri Anda rendah menghadapi tekanan itu. Jadi kalau boleh dibuat secara kuantitatif hmm. ya kita buat skor matematis hmm. misalnya beban atau tekanan itulah 100 Sebenarnya Anda punya kemampuan juga 100 Sebenarnya kapasitas yeah. Anda Tapi Anda merendah-rendahkan Ah saya cuma 50 Kayaknya gak hmm. mungkin Dan menghadapi 100 Udah minder duluan Nah, nah. udah minder duluan Itu satu Yang kedua Overestimate over. Dia sudah benar menilai dirinya Saya 100 hmm. Tapi dia melihat tekanan dan beban Itu bukan 100 Seribu <laughs> Jadi terlalu berlebihan melihat beban Anda terlalu mendramatisir terlalu Orang over. lain gak melihat begitu Kok biasa hmm. aja Kenapa hmm. Anda mengatakan lebih Tidak gitu. Mungkin Jadi, dalam kacamata dia tuh terlalu Wah. Wow. Jadi misalkan gambaran yang seharusnya uh, Di Jungkook jadi kelihatan besar banget dengan hadiah. Dan tahu itu dari mana munculnya? Allah diwasfi sufi Surinas. Setan itu membisikan ke dalam hati manusia, was was, kamu tuh nggak bakal bisa. Itu ujian terlalu berat buat kamu, udah nyerah aja. Mm -hmm. Ini kan pikiran setan ini yeah. sebenarnya. Jangan ikuti langsung tahu. Tahu sebila imasya tanojo. langsung gitu, langsung ya itu satu. Kemudian yang kedua, real. Mm -hmm. Kalau saya selalu berpikir ya, dimanapun saya bergaul. Entah lingkungan itu bisa menyulitkan saya atau memudahkan saya Saya punya satu prinsip hmm? Anda mewarnai atau Anda terwarnai Pilihan cuma dua, enggak hmm? ada yang ketiga Mewarnai A dan atau ter terwarnai, atau terwarnai. Wow. Kalau kamu enggak aktif, hmm? kamu jadi korban Terwarnai e -e. Hmm. Tapi kalau kita aktif, kita yang gak bisa kita mewarnai, mewarnai mereka. mereka Kalau gak mampu, keluar <laughs> Jangan macam-macam, udah mendingan tinggal aja Dari padanya kita terwarnai, mendingan kita pe pergi kan? <laughs> yeah. Bukan kita pengecut, tapi kita menjaga keselamatan diri kita uh -huh. Nanti satu ketika, ketika sudah punya kemampuan yang cukup Kita akan masuk ke sana dan mewarnai kita hmm, Tantangan gitu ya. itu buat kita sebenarnya Jadi mewarnai dan terwarnai hmm. itu sendiri ya? Jadi saya bersyukur, saya tidak merasa cemburu Dengan teman-teman yang ada di Malaysia atau teman-teman hmm. yang ada di luar negeri hmm. Enak lo jadi warga negara Malaysia, enak lo jadi warga negara Malaysia Saya enggak yeah. begitu, saya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia Kenapa? Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, yang sekarang ini yang disebut orang carut marut mm -hmm. Saya punya peluang yang besar untuk mewarnai Oh gitu. Iya Iya kan? oh, iya iya. Katanya di, disebutkan di dalam satu kaidah fikih, hmm? suatu amalan yang tingkat kesulutnya tinggi biasanya pahalanya besar. Oh. <laughs> Makanya ada nama lain pahlawan itu pahlawan. Pahlawan. Jadi manusia yang mendapat pahala. <laughs> Baik Ustad, kita lihat sebentar. Saya berharap semua bisa bergabung di sini ini seru sekali. Soalnya tentang perubahan hidup kita paling nggak seperti itu Ustad ya. Betul. Dari kita yang seharusnya bisa menjadi pemenang tapi karena lingkungan <tuh> atau karena dari dalam diri kita sendiri tidak bisa merubahnya secara seketika. Anda bisa bergabung di acara ini mungkin merasa sedih terus Atau merasa minder terus, susah untuk merubahnya Atau hal-hal yang terkait dengan perjuangan untuk hidup ini Bisa bergabung di 829170 atau di 0817 Atau 95 95955 atau ke lainnya Ustadz bisa juga ya? Iya, 0811997392 <tuh> Iya, <tuh> untuk Anda yang masih berkota dalam kemacetan Atau juga yang sudah sampai di tempat tugas Alhamdulillah hanya sampai juga dan memang harus perjuangan yang harus dilewati di pagi hari Ustadz, ya ya? Yeah. Iya Kalau Ustadz kesini dari jam berapa biasanya? <laughs> Jadi kan selalu kita mempertimbangkan dua sisi ya yeah. Yang pertama adalah kita harus planning ya mm -hmm. Perencanaan yang mm -hmm. matang Kita sudah melihat karakter jalan raya di Indonesia. Mm -hmm. di Jakarta ini Kita tahu perkiraannya tidak bisa dibuat seperti eh, teorinya ya yeah. Tetapi karena di realitas kadang-kadang kita memberikan satu jam Ternyata harus ada tambah plusnya itu plus macet mm -hmm. gitu kan Ke Saya seringkali melakukan improvisasi dan inovasi dalam melakukan perjalanan mm -hmm. Enggak pernah pengin ambil dari satu jalan. Jadi saya punya banyak alternatif. Yeah. Dan hari ini Alhamdulillah yang biasanya Saya prediksi 1 jam setengah, saya bisa dapat 1 jam kurang, mm -hmm. sempat makan bubur ayam dulu gitu. <laughs> Waduh, nyindir saya uh, okay. Soalnya... Tadi belum sarapan ya <laughs> Enggak, saya belum nyampe, Ustaz ada nyampe duluan uh, gitu. Jadi karena Saya gunakan jalur yang berbeda, saya improvisasi Wah ternyata lebih cepat oh, gitu, gitu kan <laughs> Itu aja. Iya deh, pokoknya selalu on time hmm. Lebih dari 1 jam pasti selalu sudah hadir Di RASFM, sangat-sangat salut sekali Dengan Ustaz Rizam Sarif ini ya Masuk di menit ke-18 dari pukul 8 pagi, sobat RASFM temakin kita kali ini, ada Bantu Faik uh, lahir untuk berjuang, gitu, Ustadz ya? Iya, berjuang. Hmm. Berjuang. Jadi, uh, jadi gini, tadi kita sudah katakan bahwa kita bisa menjadi pahlawan, hmm. paling tidak pahlawan untuk masa depan kita. Hmm. Tetapi untuk menuju masa depan yang kita cita-citakan ini, memang tidak semudah yang kita bayangkan, yeah. gitu ya? Hmm. Itulah pentingnya sebuah perjuangan. Hmm. Nah, yang saya ingin katakan pada sahabat Ras FM bahwa sebenarnya. Di dalam hidup ini seperti sebuah pertarungan balap formula hmm. Nah gitu kan Contoh gini Kalau misalnya Anda sahabat SFM Diajak untuk bertarung melawan pembalap profesional Yang namanya Michael Schumacher hmm. Yang sudah 5 kali juara F1 yeah. Saya mau tanya pada Anda Dan juga teman-teman Anda Apakah teman-teman Anda akan mendukung Anda bisa menang melawan Michael Schumacher Hmm Mungkin sebagian besar di antara teman-teman Anda mengatakan mustahil Anda bisa mengalahkan Michael Sumaker mm -hmm. karena dia adalah seorang pembalap profesional sedangkan yeah. Anda adalah pembalap amatiran gitu. Oh, Petunjung nih. gitu Ah pasti kalah. <laughs> tapi saya adalah orang pertama yang akan mendukung Anda. Anda mm -hmm. bisa menang dengan mm -hmm. satu catatan. Sumaker naik mobil tahun 40-an kemudian Anda naik mobil Ferrari. <laughs> Artinya apa? Memang sedikit konyol ini ilustrasi. Mm -hmm. Sehebat apapun Sumaker Kekuatannya tetap pada kendaraan Walaupun dia hebat Tetapi kalau kendaraannya tidak menunjang hmm? Dia tidak akan bisa menang yeah. Sedangkan Anda mungkin biasa-biasa hari ini mm -hmm. Tetapi kalau Anda punya kendaraan yang bagus mm -hmm. Anda akan menjadi luar biasa mm, gitu ya. Nah yang jadi fokus sekarang adalah bukan hmm. jago dan tidak jagonya anda tetapi yeah. sekarang adalah bicara kendaraan anda apa what is your vehicle gitu hmm. itu yang menjadi hal penting kendaraannya apa nah itu yang akan saya ceritakan nanti sebenarnya dalam training dalam seminar motivasi itu tanggal 14 November saya bocorkan sedikit boleh, <laughs> boleh, boleh, tapi boleh. nanti penjelasannya mungkin tidak bisa sedetail kalau saya nanti memberikan pada saat seminar hmm. itu 6 jam hmm. ada 5 5 hal yang, yang menjadi Kendaraan Anda yang selama ini Anda abaikan, Anda remehkan, Anda tidak asah Pisaul. Atau mungkin selama ini sudah ada di dalam sudah sudah sudah, oh, sudah ada, ada ya? sudah hmm. ada. Cuma persoalannya kita tidak mengasah, tidak mengasah dan tidak merawatnya hmm. seperti pisau lah. Hmm. Sering dipakai lama-lama kan tumpul ya akhirnya. Hal Jadi itama juga seperti itu. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan, maaf, tanpa mengurai rasa hormat saya kepada orang yang memiliki gelar akademis oh, Kita perlu sarjana, kita perlu jadi master, kita perlu mm. jadi doktor. Mm. Tapi maaf, nanti pada saat memasuki dunia kerja atau dunia usaha, mm. itu tidak dipakai oh, Yang dipakai mm. adalah, apakah keahlian anda? Mm -hmm. Anda bisa apa yang bisa berkontribusi mm. untuk perusahaan saya? Mm. Kalau hanya sekedar ijazah, itu hanya untuk masuk saja yeah. Tapi untuk bisa menghasilkan sebuah keuntungan buat perusahaan, win-win solution, itu dibutuhkan Keterampilan Skill, skill ya Apa hmm. keahlian yang anda miliki Kepakaran anda tuh di mana sebenarnya hmm. gitu kan Karena kita gak bisa menjadi jago di semua hal hmm. Kita harus punya fokus, satu fokus di satu hal hmm. Gitu. Yang lain mungkin kita bisa Tapi gak semahir yang kita miliki itu hmm, Itu yang pertama kompetensi. kompetensi Nanti saya akan bahas Bagaimana kompetensi Berperan di dalam perjuangan kita yeah. Kemudian yang kedua adalah komunikasi Komunikasi Banyak orang yang punya keahlian Dia punya kepakaran Tapi kok tenggelam ya Ibarat intan tuh tersimpannya di dalam lumpur Kan sayang hmm. gitu yeah, yeah, yeah, yeah. Banyak sekali saya menemukan mutiara-mutiara yang tersimpan tidak muncul, Gak muncul. Nah, untuk bisa memunculkan ini dibutuhkan komunikasi, komunikasi manusia ini kenapa ma kita kan masyarakat manusia mm -hmm. bukan masyarakat malaikat iya. yang tiba-tiba saya bisa menebak wah nih intan nih nih nggak bisa saya bilang gitu, kecuali yeah. sampai hal itu berbicara mm -hmm. melakukan sesuatu mm -hmm. Oh iya benar ya Intan jadi jangan nunggu orang lain untuk uh, ya, kita harus kita, kita harus aktif ya, ya. ya. tunjukkan tapi mm -hmm. tidak terkesan kita ini sombong tidak karena Nabi Al Allah sendiri gitu. mengatakan di dalam Al-Quran mm -hmm. faamma bini amati rabbika fahadis terhadap nikmat Allah sebut-sebutlah kita boleh menyebutkan keistimewaan kita tetapi dinisbatkan kepada Allah mm -hmm. Misalnya dengan menyelipkan kata Alhamdulillah saya bisa mendapatkan Penghargaan terbaik di negara ini mm -hmm. Alhamdulillah saya bisa juara ini dan itu Itu bukan karena saya hebat Tetapi Allah. Allah yang membantu saya bisa menjadi seperti itu Itu yang penting Jadi kita tidak tidak menunjukkan kelemahan kita Tapi kita juga tidak menunjukkan kearogansian kita mm -hmm. Jadi dua sisi itu penting Jadi kata kuncinya adalah elegan Yang ketiga adalah Ada orang yang punya kemampuan komunikasi Dia sudah punya keahlian Belum cukup kita mm -hmm. membutuhkan yang ketiga Yaitu leadership, leadership Kepemimpinan itu juga kita akan bahas Orang akan menjadi seorang pejuang Kalau dia mempunyai leadership Dan hmm. inti leadership cuma satu sebenarnya yeah? Sense of responsibility oh, Apa kata Nabi? Kala Rasulullah SAW Kullukum ro'in wa kullukum as'unun anru'iyati <muluh> Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab Berdasarkan kepemimpinannya Jadi kesimpulannya There is no leadership without responsibility hmm. Jangan claim Anda sebagai pemimpin Kalau Anda tidak punya tanggung jawab hmm, Ya kan? Man, jadi intinya adalah Tanggung jawab, tanggung jawab juga, Jadi ya. leadership itu akan mengantarkan seorang itu menjadi orang yang paling bertanggung jawab mm -hmm ingin mendapatkan tanggung jawab lebih itu pantas jadi pemimpin hmm. kalau nggak mau ya jadi pegawai <laughs> pegawai ada resiko loh enggak enggak ada resiko ya, karena, entar yang ntar dianggung yang di atas yeah. kalau ada apa apa ya yang di atas saya itu pimpinan yeah. saya gitu siap-siap ditekan gitu nggak loh ditekan yeah. nggak loh ditekan yeah, <laughs> ya tapi itu udah jadi apa-apa <laughs> ya, jangan ngeluh kalau misalnya penghasilannya masih di bawah yeah. karirnya mentok ya karena karena jadi hanya jadi, jadi, jadi, jadi staff uh -huh. tapi kalau orang punya leadership dia tidak mau hanya sekali menjadi pengikut tapi dia menjadi seorang pelopor ya bukan mm -hmm. hanya pengikut tapi pelopor mm -hmm. dia akan membina dan membimbing yang di bawahnya gitu. Iya. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, keempat? adalah community. Community, komunitas, comunitas. Kita hidup enggak bisa sendirian. Sekarang hmm. udah enggak zamannya lagi Superman. Hmm? Istilahnya Superman itu gak waras real hmm. Karena pakaian dalamnya <laughs> di luar Iya <laughs> kan maaf-maaf <laughs> ya Ya kalau kita masih waras Ya kita jangan jadi Superman Udahlah udah gak zamannya lagi sekarang Superman Gak usah nunjukin Anda tuh adalah superhero oh, Kayak iya. Superman gak perlu Sekarang ya, dibutuhkan Super sendiri. team Super Betul team ah, nah, Yang dibutuhkan sepuluh. sekarang adalah super team Anda tidak bisa jago di semua hal Kenapa Anda tidak gabungkan Empat lima teman Anda Untuk jadi satu tim uh -huh. Karena Islam itu mengajarkan kita Untuk berjamaah uh -huh. Sholat yang paling menarik adalah Sholat yang berjamaah uh -huh. Pahalanya 27 kali lipat uh -huh. Dibandingkan sholat sendirian uh -huh. Walaupun uh -huh. Anda punya perasaan lebih khusus sendiri ya. ya tapi Allah memerintahkan pada kita untuk berjamaah gitu hmm. artinya apa bangun tim untuk mencapai satu impian besar, nggak bisa dikerjakan sendirian. Yuk kita berbagi mimpi ini bersama-sama, sehingga mimpi yang tadinya besar banget, itu bisa menjadi sesuatu yang, ah ini realistis kok. Jadi memang penting sekali jaringan ya Ustaz? Iya, yeah, network. Building mm. network. Network itu intinya masir, mm. selaturahim. Banyak bergaul itu yeah. aja kan. Jangan yeah. hanya bergaul di, udah sekali bergaul di lingkungan RT RT aja berkadi <laughs> RTE gitu. Coba kembangkan RW gitu kan. Merasa banget jadi, jadi istilahnya, jadi jago kandang setelah keluar dia bingung. Mm -hmm. Nggak apa-apa, Anda boleh tinggal di kampung. Tetapi mm -hmm. Anda pergaulannya, menuliah <gulau> <tuk> kan? ya kan? Iya harus seperti itu ya. <tuk> iya kan? Sebelum masuk kelima ada yang mau gabung nih Ustadz. Oh, 8291710 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, <tuk> warahmatullahi wabarakatuh <Allah. tuk> Iya dengan Mas siapa nih? Hartanto. Haha, uh -huh, silahkan. Iya, ini uh, Ustaz Raja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana Hartanto tinggal? Uh, di Pulogadung. Pulogadung, oke okay, silakan. Ada perbedaan yang saya cermati tentang Ustaz nih. Maafnya sebelumnya. Iya. <tuk> satu sisi sharing atau tanya jawab, mm -hmm. atau sisi lain motivasi dan action atau berjuang. Iya. Yeah. Terkadang saya berjuang seperti ini tapi mm -hmm. berbeda hasilnya. Ah, pertanyaannya mm -hmm. berbeda dengan berjuang apa terkadang berbeda persepsi antara berjuang dan perbedaan yang itu terkadang begitu. Berjuang dengan apa dibandingkan perbedaannya dengan dengan ber, apa? Berbeda apa terkadang berbeda persepsi antara berjuang dan berbeda kenyataannya begitu. Oh gitu, ya ya. Oh. Jadi uh, yang diperjuangkan sama hasilnya tuh beda. Oh ya ya ya ya ya. ya, ya. Mm -hmm. Apa yang dibicarakan waktu dia menyampaikan nilai perjuangan itu kok gak sesuai dengan kenyataannya ya? Oke. Oke. Subhan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin dia bertanya, uh, sudah punya banyak ide yang ada di pikiran, sudah diperjuangkan juga tapi Atau bisa juga, sesuai... Mas Artanto ini melihat dari orang lain Bisa oh, juga, yaitu. bisa dari dia sendiri, merasa ada kesulitan mm -hmm. Kok seringkali tidak sinkron apa yang saya ingin perjuangkan dengan kenyataan di lapangan oh, yeah, yeah. Misalnya, mm -hmm. kita memang perjuangan kebenaran Ternyata di lapangan yang paling eksis tuh bukan orang yang benar mm -hmm. orang jurang yang menang? Yeah. Karena <laughs> dia orang jurang punya duitnya banyak nah, gitu Nah justru itu Padahal Bisnis bisa dibalik juga. Mas <laughs> nah, seril. Jadi yang, yang menang itu adalah sebenarnya yang kaya dan jujur <laughs> <usuk> <usuk> ya kan baik kemudian kalau bisa juga masalah tentu menilai ada banyak orang di sekitar kita yang seperti itu mm -hmm. menyuarakan perjuangan tapi kok di dalam kenyataan di karirnya dia tuh seorang pecundang gitu mm -hmm. jadi dalam hanya tataran wacana yeah. Ya, dalam tataran teoritis, teoritis Tapi saja. dalam tataran aplikatif, dalam mm. implementasi, Loh kok tidak sesuai mm -hmm. gitu kan Ada tidak sinkron Jadi mm -hmm. saya ingin mengenai dua, dua hal Yang pertama, kalau kita mau berjuang Kita harus gabungkan dengan kata total mm -hmm. Jadi kita enggak bisa berjuang itu parsial Harus totalitas Yang saya maksud mas Aralatan Dengan totalitas itu adalah meliput tiga aspek Aspek yang pertama adalah Aspek pikiran yang kedua adalah aspek fisik atau gerak Yang ketiga adalah aspek hati atau perasaan Pikiran, fisik Atau saya sering menyebut dengan istilah Mind, emotion, and motion mm -hmm. Pikiran, emosi, dan gerak Harus ada sinkronisasi Bisa terjadi pada saat kita melakukan sesuatu Tetapi kok tidak berasal dari pikiran kita mm Hmmmm tidak berasal dari emosi kita, hmm. jadi tolong dikolaborasikan. Misalnya ambil contoh, kalau saya ingin menunjukkan kemarahan sama Heril, saya harus menggabungkan tiga hal. Pikiran saya juga lagi sebel sama Heril, hmm. gitu kan? Kemudian yang kedua, gerak saya menunjukkan bahwa saya, benci, saya sebel sama, hmm. sama Heril. Kemudian yang ketiga, ucapan saya juga begitu. Yeah, jadi nggak kuat semua, powerful. Kumpul Tapi ada kita. orang yang kelihatannya marah tapi pikirannya enggak, sebenarnya enggak, ah, enggak tega marah. Iya, iya, iya, iya, iya. Jadi marahnya tidak powerful. Iya, iya. Kita kadang-kadang menunjukkan gembira, gembiranya tidak powerful. Sedih kita, sedihnya tidak powerful. Jadi hmm. tolong di totalitas tadi Mas masyarakat. Kata kuncinya adalah totalitas. Kita harus total di dalam melakukan sesuatu. Baik. Kemudian yang kedua, uh -huh. mengingatkan kembali poin yang keempat tadi, Mas. Uh -huh. oh, kita yeah. hidup ini enggak bisa sendiri. Uh -huh. Berjamaah uh -huh. sehingga orang lain itu akan orang yang menjadi sahabat kita akan mengingatkan, eh, come on. Anda kan sudah mengatakan Anda mau berjuang Kenapa di lapangan tidak seperti itu mm -hmm. Ada kontrol dari teman-teman Sehingga dia mm. merasa gak enak mm. Ada benteng Memang mm. Allah itu mengawasi kita Tapi kita perlu bantuan orang-orang ini mm. Untuk menjadi penjaga gawang ya, Menjadi benteng kita mm -hmm. Saya pribadi benteng saya pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala Benteng saya yang kedua adalah Orang tua saya Benteng ketiga saya adalah istri saya dan anak-anak saya ya. Benteng keempat adalah sahabat-sahabat dekat saya Sahabat-sahabat karib saya dan begitu seterusnya Kalau ada orang yang selama ini pernah mendengarkan seminar saya Mendengarkan training motivasi saya Mereka yang pernah mendengarkan itu juga adalah Menjadi pengontrol saya menjadi pengontrol. Dia pernah tahu siapa saya hmm. gitu Dimanapun mereka ketemu dan melihat tidak sesuai apa yang saya katakan Anda boleh menegur saya Kemong hmm. Pariza, Ustadz Reza, aku nggak oh, sesuai dengan. Oke, okay, terima kasih. Anda, saya justru berterima kasih iya. karena Anda bantu mengembalikan saya pada track yang benar mm -hmm. gitu. Boleh jadi saya saat itu merasa melakukan sesuatu yang salah, mm -hmm. tapi orang lain lebih lebih lebih objektif menilainya ya, kan? Nah, itu masalahnya ya. Baik, kemudian lanjut lagi itu tadi berarti kompetensi, jadi kompetensi punya kalian komunikasi, kemudian uh -huh. leadership, leadership kemudian community. community. Nah, nah yang keempat dikunci dengan kata yang, yang terakhir kelima. itu yang kelima, uh -huh. eh, sorry, yang kelima dikunci dengan kata commitment Commitment Bukan komat-kamit ya Ril <laughs> Kalau komat-kamit tuh Dukun ya <laughs> Tapi komitmen ya Komit ya artinya dia harus konsisten Apa yang diucapkan terus sampai dia pegang terus ya Tidak hmm. akan berubah Karena sesuatu yang bersifat prinsip itu tidak boleh melakukan Tidak berubah, yang yang berubah tuh boleh taktik hmm. Tapi yang namanya prinsip gak boleh berubah Dimanapun ya namanya definisi jujur Definisi ikhlas tuh sama Dimana-mana hmm. gak boleh dikasih di, Diterjemahkan yang berbeda gitu kan hmm, gitu ya. <laughs> Jadi komitmen uh, yang Terakhir itu ya Baik, pertama kali gabung nih untuk untuk Sari, Mbak Sari Bagaimana caranya agar saya bisa merubah hidup yang lebih baik Dan tidak tergantung sama orang lain Bisa lebih mandiri dan menjadi jiwa yang tegar Iya uh, Mudah-mudahan Sari sedang stay tune ya mm -hmm. Saya pesan satu hal saja Forget Atau sekalian all... saja, gimana? Ini juga ada. Ada. Oh iya. Ada nah, yang lainnya ini dari 7764 Bagaimana cara meningkatkan keyakinan diri kalau kita ahli di bidangnya dan cara menumbuhkan keberanian Oke, tersebut. Ini, Oke ini. Oke. Lalu yang berikutnya. Uh, ini cuma kirim salam saja kepada Ustaz. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum okay. Ustaz. Gitu aja. Hmm. Ya. Oh, minta nomornya Ustaz terus ya. Ustadz. Nanti sudah disebutkan di bagian hmm. akhir nanti. Oke, okay, pertama dari Sari Ini karena mm -hmm. dua hal yang berbeda saya... Pertanyaan kedua itu juga berbeda eh, iya, pertama aja, ya. Saya jawab satu-satu saja -satu Untuk Boleh. Sari, saya pesan satu saja Sari mm -hmm. Forget the past mistake, see the brighter future Lupakan kesalahan masa lalu Dan lihat peluang-peluang di masa depan mm. Jadi kalau ibaratnya orang berjalan Jangan terlalu banyak menoleh ke belakang Iya mm. yeah. Nanti jalannya jadi lambat. Kadang bayang-bayang masa lalu ngikutin terus eh, terus. Iya. Tuh Ustaz. Iya, jangan lihat. Sudah kita lihat aja ke depan. Terus lihat ke depan. Pengen gitu ya. ikut aja gitu. Sehingga langkah kita menjadi lebih cepat kan? Mm -hmm. Kenapa yang membuat kita laga tertahan? Karena mm -hmm. mandek itu kenapa kita mer merenung dan meratapi kejadian di masa lalu terus gitu mm -hmm. ya? Bahwa Betul. orang punya masa lalu yang tidak baik. Oke okay, itu setiap orang pasti mengalami. Tetapi mm -hmm. kita punya peluang di masa depan yang lebih baik. Mm -hmm. Tegar itu sangat terkait dengan berapa. Seberapa kamu bisa menghadapi problem yang dihadapi oleh kamu dalam kehidupan sehari-hari Karena gini Yang membuat orang diri di seorang tegar itu adalah problem mm -hmm. Jadi sekarang sari harus mulai melatih Kepada melatih problem Dalam artinya gini <laughs> Dia punya sikap positif terhadap problem Jadi kalau ada masalah itu bukan Ya masalah lagi Bukan oh. harus dilubah kalimatnya Welcome problem oh, Selamat okay. datang masalah Berarti Anda memberikan Luang bagi saya Untuk menjadi lebih tegar Menjadi lebih matang Menjadi lebih dewasa Karena biasanya orang yang dewasa Matang dan tegar itu Orang yang selalu banyak masalah Dan dia selalu <laughs> menghadapi Bukan lari yeah. Bukan lari, lari dari, masalah dari masalah Atau dia hanya berdiam diri saja Tapi hadapi masalah Walaupun ada dua kemungkinan Anda berhasil atau tidak berhasil Tidak hmm. berhasil pun pengalaman kan? Iya <laughs> Yang penting hasilnya Di belakang Yang penting kita sudah berusaha tadi ya gitu. Yang kedua tadi Masalah yakin terhadap keahlian kita ya uh -uh. Bagaimana kita meyakinkan diri kita Bahwa kita ahli di bidang itu hmm. Kalau Anda sebagai seorang newcomer Pendatang baru dalam sebuah bidang hmm. Sebaiknya menurut saya Anda tidak terfokus kepada satu bidang itu dulu Explore Coba semuanya Sampai Anda merasakan dari semua itu Mana yang paling fun Mana hmm. yang paling Feel at home Mana yang paling nyaman buat anda Itulah yang menjadi habitat anda Disitulah anda ya, fokus Dan kembangkan apa yang anda inginkan insyaallah ya Orang akan memberikan respect pada anda untuk hal itu hmm. Begitu ya Jadi, kemudian, uh, kemudian lainnya Ini ada dua uh, Requestnya kontak Ustadz Reza M Oh ada dua saja. berarti ya yang uh, tadi ya Ada Sri dan juga satu lagi dari Ifah yeah. Begitu ya Sahabat nanti bisa, bisa bergabung di sini 829170 bisa Anda hubungi lagi atau juga SMS juga silahkan Saya ulang lagi ya nomor handphonenya uh, tapi mohon maaf handphone ini uh, nomor ini tidak tidak semua yang ngirim ke nomor ini tidak akan saya jawab pada saat on air, nanti mm -hmm. akan dijawab setelah on air. Mm -hmm. Kita prioritaskan untuk yang masuk ke race event dulu. Jawabnya biasanya langsung sama Ustaz atau langsung, SMS saja langsung. Langsung oh, jawab SMS. Tapi di telepon bisa? Gak? Bukan telepon, SMS. Oh, SMS, ah, SMS oh, gitu. 0812809 mm -hmm. 7301. Saya ulang sekali lagi. 08128097301. Iya. Begitu ya. Baik, uh, kembali lagi ke Bon to fight. Kembali lagi ke lahir untuk berjuang. Dan dalam kenyataan memang tidak semudah perjuangan yang kita harapkan atau yang kita inginkan seperti yang disampaikan sama nah, Mas Sat tadi ya. Sudah saya sampaikan juga kita mm -hmm. harus punya itu kata dia harus punya kendaraan yang benar Saya punya kendaraan ada 5 tadi kan what mm -hmm. is your vehicle mm -hmm. vehicle kita ada 5 tadi mm -hmm. kan sudah kita bahas. kemudian yang lainnya apa lagi ustadz oke okay. jadi sekarang kita yang harus pikirkan adalah setelah kita punya vehicle ini punya kendaraan itu maka langkah yang tidak kalah penting adalah sudah diisi belum bahan bakarnya <laughs> punya kendaraan tapi enggak diisi nah, gimana <laughs> kalau nggak ada bahan bakarnya harus ada energinya kan energi mm -hmm. yeah. jadi kita pun sejauh apapun tujuan kita mm -hmm. dibutuhkan energi mm -hmm. Semakin jauh tujuan Semakin banyak energi yang harus diisi mm -hmm. Ibarat kita naik mobil Dari Jakarta ke Surabaya Pasti beda dong yeah. Bahan bakar yang dibutuhkan dengan Jakarta-Bandung mm. Kalau tujuan kalian ada Tujuan anda adalah Surabaya Terus ngisi bahan bakarnya cuma Energinya cuma sampai Bandung Ya pasti nyampainya di Bandung aja yeah. Gak akan sampai Mustahil mm. bakal menyampai Surabaya mm. Artinya Kalau kita hidup ini punya tujuan Tujuan itu nanti akan menentukan Berapa energi yang kita perlukan mm -hmm. Semakin besar tujuan Anda Semakin besar impian Anda Semakin besar cita-cita Anda dalam hidup ini Termasuk di dunia dan di akhirat mm -hmm. Maka energi yang harus di charging Harus lebih banyak Handphone, kalau dalam kondisi low bed Harus di charge yeah. Kalau enggak, enggak bisa digunakan untuk komunikasi kan mm -hmm. Begitupun dalam hidup Kalau kita mengalami low ya maka kita harus charge Dan acara kita nanti Yang tanggal 14 mm -hmm. November itu, spirit boom itu itu proses energi yang chargingnya itu Besar gitu, belum tentu, -tentu <laughs> Anda bisa right. Lakukan itu sendiri gitu, karena ribuan orang Datang di sana, sama-sama dengan satu Semangat yang sama, spirit yang sama dia ya Motivasi yang sama, energi yang besar Itu bersatu, kemudian kita bisa Dapatkan itu sebagai satu kekuatan gitu mm -hmm. Itu powerful sekali kan, bayangkan gak Misalnya real, saya misalnya sebagai pembicara Mengatakan Kepada audiens yang ribuan Tadi, katakan pada diri Anda Saya Adalah pejuang sejati itu seribu orang pada teriak begitu semua kan, hmm. waduh Itu suara itu akan memberikan energi juga pada kita atmosfernya itu loh, ambience-nya itu yang mungkin <laughs> tidak dirasakan oleh dia pada saat dalam kondisi hmm. sendiri Itu ya, hmm, gitu. itu itu energi Yang kedua yang hmm. tidak kalah penting Setelah kita punya energi ya Kita juga harus punya satu destination yang jelas Destinasi, tujuan nah, ban, ban bakar udah penuh nih, mobil hmm. udah siap nih, mesin oke okay ya kemudian rem oke udah semua udah beres udah beres semuanya mau ya, kemana? tinggal jalan nggak tahu saya Bingung, kemana. Mau kemana. <laughs> <laughs> <laughs> lucunya <laughs> udah siap segala macam. ya kendaraannya udah siap tapi tujuannya nggak jelas ibarannya hmm. gini lah akhirnya dikasih tiket pesawat first class ya. gratis gitu kan tapi no destination enaknya kemana ya <laughs> nah, ada kosong gitu di kosong. tiketnya destination kosong kan akhirnya terus ketemu ngomong pilotnya nanya pilot pak pilot ini saya dapat tiket gratis tapi kok nggak ada tujuannya Udah nggak lah, usah banyak ngomong, terserah saya mau kemana, pokoknya <laughs> di mana pesawat berlarat, itulah tujuan Pujungnya kita ya kan nggak nyaman, nggak nyaman kita, pasti nggak akan nyaman masih gitu Masih bertanya-tanya gitu kan, tapi kalau misalkan itu tujuannya Kalau kita tidak bisa fokus ke satu tujuan dan ternyata masih banyak pilihan tapi bingung memilih salah satu dari tujuan itu Nah gini untuk bisa memilih tujuan yang terbaik untuk anda, mm -hmm. ya bukan saya bisa menyarankan, tapi belum tentu terbaik untuk anda. Yeah. Tapi yang bagus adalah terbaik untuk anda. Itu yang harus mm -hmm. anda perhatikan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang mm -hmm. pertama adalah sesuaikan dengan nurani anda. Mm -hmm. Jangan kata orang, tapi yeah. kata hati kata anda bagaimana? Wah, bagus nih tempatnya. Yeah. Iya, anda harus berdialog, itu. harus belajar berdialog dengan diri sendiri. Harus mm -hmm. belajar berdialog dengan nurani kita. Mm -hmm. Itu jujur dia. Mungkin kita egoisme kita suka berbicara. Yeah. Kayaknya itu yang tujuan yang kamu yang paling bagus. Itu lebih keren, lebih populer mm -hmm. gitu ya. Lebih menghasilkan yeah. mungkin ya. Mm -hmm. Lebih marketable kalau bahasa mm -hmm. bisnis gitu. Mm -hmm. Ah enggak, kayaknya kalau saya berbicara dengan kata hati, ini yang lebih saya ini. Oke, okay, ikutin itu. Mm -hmm. Memang tidak seperti yang orang nilai, tetapi kita kan yang penting merasa bahagia. Ya ini mencari bahagia di dalam yang diri yang kita utama, kan. Apalah artinya ya. kita mendapatkan kebahagiaan dari orang yang semu kan, tetapi kita ingin power yang sejati. Mm -hmm. Itu satu. Jadi kita harus bertanya ya, berdialog dengan nurani kita sendiri. Kemudian yang kedua mm -hmm. yang juga tidak kalah penting pada saat kita melakukan perjuangan ini bahwa yang namanya berjuang itu tidak dikatakan kalah sebelum sampai dengan batas waktu itu berakhir mm -hmm. main bola yeah. begitu wasip manipulasi panjang baru ketahuan, oh dia menang, yeah, dia, kalah, ya, dia kalah oh dia pecundang, ya. oh dia pemenang, itu kan mm -hmm. ketahuan mm -hmm. walaupun waktu masih tersisa ya injury time nih, misalnya tinggal berapa detik lagi masih ada peluang, mm -hmm. ya, tapi begitu kesempatannya. Prid, nah, udah, udah deh. Itulah takdir Allah kepada kita, sama dalam hidup ini juga gitu. Prit almarhum. No. Nah, baru berhenti Jadi kalau ditanya kapan kita berhenti berjuang Ustaz Reza? Iya, terus seterusnya sampai almarhum. Sampai almarhum. Sampai ya. meninggal. Jadi enggak ada setelah pensiun untuk berjuang. Kalau pegawai negeri ada pensiunnya. Uh -huh. Jadi pegawai ada pensiunnya. Oh, 54, 55 gitu kan. Iya. Tapi menjadi seorang pejuang enggak ada pensiunnya nggak sampai ada pensiunnya. Anda meninggal orang bilang innalillahi. Nah, baru itu. Selesai. Baru selesai ya. Saya buka ada yang mau telepon di 8291710. Asalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedi. Selamat selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Wah, saya dengar apa nama motivate motivator dari Pak Ustad sangat menggugah hati saya. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu dengan Pak siapa dulu nih Gunawan, Pak Gunawan. Pak Gunawan di mana? Saya di Jalan di Bekasi. Oh di Bekasi lagi di Jalan, Jalan. Lagi dijalan, ya? Iya iya macet. Hmm. Macet. Iya. Cuma mungkin begini tapi. Iya gimana Pak? Ini bahasa kasarnya itu memang apa namanya yang yang benarnya seperti itu. Iya. Tetapi kita terjun. Ke masyarakat Kemudian uh, Apa Endifax-nya Endifax mm -hmm. uh, Di lapangannya uh, Ya ya mm. Tapi sangat beda banget yeah. Gitu loh mm -hmm. Ternyata kita menghadapi satu benar satu Kita lawan orang Sepuluh orang yang jahat oh, Gitu loh yeah, yeah. Nah ini Ini baik lagi Menurut saya yeah, yeah. Kalau semua pribadi Dibuat semacam Kayak tadi Pak Ustaz mm -hmm. Nampaikan Saya pikir ini Baldatun Paiwatun Warbun Gop Amin Amin Ya kan yeah. Tapi kita lihat baru kemarin aja Urusan yang kayak misalnya Kepori, jaksa, begini-begini mm. Satu yang jahat, semua jahat Semua gitu loh, yeah. nah ini saya saya mikir gini, kalau kita mungkin e, Membentengi Khusus untuk diri kita dan keluarga Mungkin kita anggaplah Itulah jadi pahlawan keluarga doang Iya. Mm. Untuk ke Keluar, ke ada struggle-nya Challenge-nya, segala macam Ini sangat sulit, karena saya pernah ngalamin Saya kerja di lingkungan yang, yang lah saya bilang bad character gitu kan Mereka memusuhi saya gitu kan Sedangkan saya ingin survive untuk yang benar gitu kan hmm. Tapi asal saya ketendang gitu loh nah, tadi saya bilang tadi, kalau saya bilang sampai pre-wit-prep pre itu selesai Almarhum al kan ibaratnya <laughs> Tapi survive saya, yeah, yeah. saat saya dikeluarkan itu habis gitu loh Iya, iya, iya saya sudah berusaha untuk yang terbaik begini-begini tetapi hmm. ternyata semuti banyak digigitin jatuh saya. <laughs> Baik Pak Gunawan, ya, ya? terima kasih sudah ya. tahu intinya. Uh, nah, gitu loh, Makasih Pak, Pak. Gunawan. Iya, ya, ya. nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ya, jadi ada beberapa poin yang saya komentari. Terima kasih Pak Gunawan di Bekasi ya. Hmm. Nah, Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini bisa meningkatkan kembali spirit Bapak ya. Yang ya. pertama adalah Perlu diketahui surat al taubah ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa quli'malu fasallahu 'amalakum walirusulihi walilmu'minin Berbuatlah kalian nanti Allah yang akan menilai. Apa spiritnya? nggak penting hasil ya yeah. ya yeah. jadi perjuangan kita dikatakan sukses dan tidaknya bukan pada resultnya mohon maaf mm -hmm. bukan pada hasil bahwa hasil itu akan memberikan kita semangat untuk berjuang is okay itu hanya motif yeah. tetapi nilainya sendiri perjuangan itu bukan terletak pada hasilnya pada prosesnya, prosesnya perjalanan jadi berhasil dan tidaknya perjuangan pak gunawan mm -hmm. itu tidak menjadi concern bagi allah Mm -hmm. Yang menjadi concern bagi Allah dan bagi kita juga adalah prosesnya Anda menjalankan itu dengan proses yang benar atau tidak? Itu saja mm -hmm. Walaupun Anda tidak mencapai hasil yang Anda inginkan Di dunia, tenanglah Allah tidak luput terhadap perhitungan Di mm -hmm. end result-nya bukan didapatkan di sini Tetapi didapatkan buah dari perjuangan kita Oh di akhirat yeah. saya mendapatkan ganjaran. Jadi itu yang harus kita pikirkan Kita proses oriented prosesnya. Bukan result oriented tapi risal penting tujuan atau hasil perlu kita perlu kita canangkan di awal untuk apa? Membangkitkan semangat. Hmm. Tapi dalam proses perjalanan nilainya bukan terletak pada hasil lagi, tapi pada prosesnya. Prosesnya perjalanan Oke, itu hidup Itu sendiri ya. Oke, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini Pak Gunawan, kita mengklaim diri kita sebagai pejuang, tetapi bukan hanya pada pada tataran kita menyatakan sebagai pejuang, tetapi juga the way you talk. Cara Anda menyampaikan Nilai-nilai kejuangan Anda kepada lingkungan sekitarnya Juga harus diperhatikan mm -hmm. Ingat Enggak semua voltase-nya sama Kalau kita high voltage Mereka yang mendengarkan nilai-nilai perjuangan kita itu adalah low voltage Maka kita jangan bersikap Istilahnya Kita harus bisa bersikap bijak mm -hmm. Jangan bersikap masa bodoh yeah. Kalau kita 220 volt Mereka adalah 110 volt Pakailah trafo Kita step down kita, 220 mm -hmm. Ke toleransi yang paling Memungkinkan Kemudian kita kasih mereka step up, dia naik dengan kondisi yang memungkinkan Jadi ada bantuan tunjangan-tunjangan Ketemunya, tunjangan, tunjangan ketemunya tidak ya. di angka 220 Atau mm -hmm. kita ngalah sampai 110 mm -hmm. Kalau kita ngalah sampai 110, berarti kita sudah dikendalikan sama orang mm -hmm. Kalau kita memaksakan diri Di 220, orang juga akan Susah ngejar kita, mm -hmm. kenapa kita Tidak bargaining position, kita tawar-menawar Dalam hal ini, mungkin ketemunya Di angka 175 Hmm. yang 110 naik dong 175. Oke deh saya turun 175 dari 220 kan ketika sudah sampai pada titik yang sama hmm, 175. Yuk kita naik sama-sama 180. Hmm. Eh ntar 220 lah dua-duanya. 22 <laughs> nah banyak yang kita nggak sabar pada saat hmm. kita berjuang itu kita ingin apa yang kita berjuang itu langsung jadi. Iya langsung jadi banyak ya seperti itu. The way itu. you talknya karena kadang, -kadang sabar. pesan Prosesnya kita sama itu. pesan kita bagus pak Gunawan tapi orang menanggapi pesan kita. Tidak seperti itu Baik Kalau gitu ya Baik Ada yang ingin bergabung lagi Di 8291710 Atau di 0817 Atau 95955 Yang satu ini Oh ini dulu uh, Telepon dulu Ustadznya Assalamualaikum Tad Boleh saya kembali Tad Iya ini dari Gunawan lagi Tad. Oh iya oh, Tad Saya seorang uh, Dektor juga ya Saya sendiri saya Bidangnya apa saya Pak? Saya properti Oh properti Saya juga uh, Ketua RW Hmm saya juga kepala PWM sekolah. Oke. Okay. Untuk masyarakat bagi saya juga saya ketua RT udah beberapa kali. Alhamdulillah. Bagi saya untuk masalah sejauh sejauh ketua perkumpulan Haji hmm, ketua, alumni Haji, ya, yang, ya. untuk ya, ketua ya. perkumpulannya itu enggak ada masalah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya karena saya merasa ya enak-enak aja. Gitu. Yang menjadi kesulitan di mana tuh Pak? Kesul saya gini. Tadi Bapak Posit bilang, ini kan masalah survei, kemudian masalah gitu, bagaimana eh, mm -hmm. kita berjuang kehidupan begini-gini adalah prosesnya. Yeah. Tetapi kenyataannya, saya cuma menyatakan, semua mungkin sama kita menghadapi teman-teman. Mereka juga berjuang, pagi, siang, malam ini berjuang nih Pak, Betul. untuk satu kehidupan yang baik. Betul. Ya kan? Tetapi dalam proses tadi, proses orientednya adalah, kalau kita masuk di dalam satu proses, dan kita bukan tidak disenangin, tapi proses itu yang mungkin bahasanya besar negatifnya. Hmm. Ya? Kita kan ingin merubah, Bapak Barusat uh, bilang, yeah, yeah. kita nggak bisa merubah uh, change the, the, the directionnya, hanya wingsnya. Iya yeah, nah, betul, nah, betul wingsnya betul. Kita yang merubah dia punya itunya nggak mungkin bisa. Hmm. Kita dalam proses nih. Yeah, Contoh lah yeah. yang tadi saya bilang tadi urusan korupsi segala macam. Yeah. Kita nggak mau korupsi. Hmm. Waduh, orang huruf sih nih gitu kan? Tapi nah, kita nah, kita lingkungan mengharuskan kita begitu. Ya. Hmm. Akhirnya kita jadi tumbal. Kita nggak mau tergabung. Hmm. Akhirnya kita dikucilkan, dikeluarkan. Baik. Oke, oke. Okay, okay, nah, saya nah, mau pakai seperti itu prosesnya. Okay, oke, Pak Gun. Pak Gun sudah pernah baca buku ini belum? Blue Ocean. Blue Ocean, Blue Ocean belum. Nah, tapi e saya memang banyak buku agama juga, banyak. Oke, okay, nanti saya akan bahas ya Pak ya. iya jadi intinya berada di lingkungan hmm. lingkaran setan atau apa? Uh, gitu jadi sebenarnya. apa yang disampaikan Pak Gunawan, Gunawan ini pernah saya alami berapa tahun yang lalu, mm -hmm. ya. Kita akan capek ketika berbicara seperti itu terus. Jadi saya sarankan, entah Pak Gunawan ini mau ke dari banyak orang ya, Terima ya, kasih Pak Gunawan mau orang. menjadi menjadi aspirasi dan mengakomodasi ke teman kepentingan teman-teman yang lain. Blue Ocean itu satu satu ide yang cukup menarik untuk kita kita jadikan sebagai satu alternatif pemikiran. Maksudnya gini. Kalau diumpamakan lingkungannya adalah Red Ocean semua uh -huh. Kenapa saya harus ikut Red Ocean? Nah bikin aja Blue Ocean Maksudnya gini Kita gak harus mengikuti pasar uh -huh. Create the market Bukan follow the market Saya dulu pernah di property juga Pak Gunawan Saya Tujuh tahun di bidang saya dan saya tahu permada kemana saja kendaraan yang Anda tumpangi, tapi saya tidak mengharuskan saya akan buat satu sudah terjamin market sendiri. Surasi. Saya kerja untuk transportasi darat, laut Maka maupun udara. Simak ulasannya dalam Owaseras FM bersama Jasa Raharja dengan narasumber Isman Daniel, Taufir, manajemen risiko dan Taufik Aminan, Arsyfaris Maya. Jumpa di 4 September 2022 pukul 09.30 pagi ya kita Jakarta. Tertarik dengan tugas-tugas yang seram ini? Orang-orang itu getol ke hotel itu karena ada masyarakat itu nih, karena ada masyarakat Tapi berbalik, orang-orang pada kesibukan di darat. <laughs> jadi sebenarnya akan selalu ada orang-orang yang menjadi market kita. Yang dan Allah itu. Allah itu maha adil pak, Gunawan. itu sudah mendapat perintah. Cuma kadang-kadang selama ini kita terlalu terlalu berada, mungkin ada kenyamanan berada di satu lingkungan jadi itu agak berat kita keluar kepada kondisi yang ber berbeda. Nah kalau kita incelaneh dikit aja udah dikucilkan gitu, hmm. padahal kita berada di lingkungan tersebut gitu loh. Padahal dalam ilmu marketing pak Gunawan. Kalau kita menjadi orang yang different, mm -hmm. menjadi orang yang diferensiasinya bagus, mm -hmm. itu malah menonjol mm -hmm. Contoh, semua orang jadi pemain bola, saya jadi pemain basket, menonjol mm -hmm. saya Gitu <laughs> kan? Jadi, saya nggak harus menjadi seperti yang lain, mm -hmm. gitu. jadilah sesuatu yang tidak banyak orang melakukan Makanya saya selalu prinsip begini, Ril, mm -hmm. jangan kita jadi gerbong, walaupun besar Karena namanya gerbong itu di belakang lokomotif Ngikut aja Saya bismillah mulai lah dengan jadi lokomotif Walaupun kecil gak apa-apa Orang melecehkan saya karena saya Ya kecil tapi kan lokomotif mm -hmm. Nanti suatu ketika akan punya gerbong kan <laughs> Dan saya kalau jadi lokomotif Ada kemungkinan gak mengalahkan lokomotif yang lain? Ada, ada. Tapi ada. kalau saya jadi gerbong segede apapun masih di belakang. Di belakang. <laughs> nah ini yang kita harus mulai ditumbuhkan Satu semangat untuk menjadi lokomotif gitu mm -hmm baik uh, kita buka sms dulu nih kayaknya beberapa sms sudah pada masuk lagi ustad uh, apa yang dianggap hati saya baik tapi menurut banyak orang tuh kurang baik apakah saya termasuk orang egois karena tidak kepada kemadafat orang itu yang pertama kemudian yang lainnya ini datang dari siapa nih dari ayah di jakarta timur uh, mohon maaf saya punya tujuan Hidup keluarga inti saya agar lebih baik Di saat kita fokus dengan tujuan hidup ini Ternyata banyak masukan dari orang-orang masing-masing uh, Saya mohon saran tua, uh... Oh iya dari orang tua masing-masing Saya mohon saran gimana caranya kita tetap Dengan tujuan utama keluarga inti Oh gitu Kemudian terakhir uh, Tadi ada lagi deh kayaknya Sebentar uh, Nah ini uh, da, Bagaimana cara mengatasi rasa ragu malas optimis uh, Dan rendah diri Iya untuk yang pertama mm -hmm. Kenapa kebaikan kita sering dipandang Berbeda oleh orang lain Iya. iya. Menurut kita baik tapi menurut mereka enggak Iya satu aja lah Jadilah orang baik menurut Allah selesai <laughs> Capa yang ikuti Iya. Syukur-syukur kan? ya Orang itu sama dengan pendapat Allah ya mm -hmm. e, Kita ikutin Allah sebenarnya kita bukan ikuti mereka Ikutin mm -hmm. Allah <laughs> mm -hmm. Jadi saya juga gak pusing-pusing lagi gitu Apa yang baik menurut Allah walaupun tidak dia, Tidak dianggap baik oleh orang Sebagian besar orang Bahkan seluruh manusia pun nggak lah baik selama ada satu yang mengatakan yang namanya Allah itu baik. Ya, sudah saya jalan aja. Hmm. Gitu ya. Alhamdulillah saya menjaga seperti itu, malanjar aja. Tapi kalau misalnya, misalnya misalkan Nyaman, di, di masyarakat tetap aja, ah kamu munak nih atau apa lah gini gini gini terlalu gimana? Ternyata ya Jangan berarti hubungan kita harus tetap. Perkara itu tetap saya jaga, jaga, baik. Kita boleh berbeda Jang, pendapat. Jangan menutup diri. Gitu. Aa, kita nggak kontroversi boleh dalam pemikiran, tetapi hmm. dalam keseharian, ahlak kita, etika kita sama mereka. Saya tetap menghormati mereka. Hmm. Saya tidak memposisikan mereka sebagai musuh saya. Tetap mereka adalah teman-teman saya, mereka adalah sahabat saya. Paling saya selalu berusaha untuk menciptakan banyak banyak teman, bukan banyak musuh so kita mungkin berbeda pikiran saja nggak apa-apa kita diskusi uhum. gitu ya? ya jadi tetap baik jangan emosi gitu jangan emosi. kemudian yang kedua ini tujuan uh, hidup keluarga inti tapi ternyata ada masukan di orang tua masing-masing biasa lagi ini ikut mencampuri orang ini nah, kalau terakhir. kalau yang mba, bu yayah ya kalau misalnya sudah berkeluarga kita nggak bisa membuat tujuan hidup kita itu sendiri dengan Tetap pasangan anda, dan... pasangan mm -hmm. anda harus diajak. Mm -hmm. Kalau anda sudah punya anak, ajak anak anda yang sudah bisa diajak berkomunikasi. Mm -hmm. Itu yang disebut dengan istilah rapat keluarga. Kalau Apat ada rapat manajemen di perusahaan, musuh nggak ada rapat manajemen keluarga, ya kan? Untuk mengambil sebuah keputusan, tujuan hidup itu kan tidak bisa dilakukan secara Kecuali nih, kita orang yang hidupnya sebatang kara gitu kan? Nggak mm -hmm. <laughs> ada kita nggak punya kepentingan apapun -apa orang lainnya silakan ya kita bisa begitu tujuan hidup kita sendiri gitu. Mm -hmm. Tapi kan kita harus kadang-kadang harus Berinteraksi, ya ada terjadi Tabrakan-tabrakan kepentingan lain kan hmm. Nah di disini kita perlu bicara Ya Bu ya coba bicara dengan suami anda Kalau anda sudah berumah tangga Ditanyakan, Sep seperti apa suami itu berharap Terhadap saya, hmm, gitu, kemudian Anak-anak, ya. anak, nak kamu mau mengharapkan Ibu sebagai apa, tapi kalau dari misalkan Dari keluarga mertua dan keluarga Orang tua, Nggak, orang ini, tua kalau itu, udah nikah Sebaiknya hanya internal, hanya internal, suami, istri ya? Dan kita bikin solid oh, gitu, Kalau ya. kita kompak suami, istri, ada anak-anak maka orang tua juga mertua juga akan, akan hmm. respect kan, yang repot kan yang pecah nah, <laughs> karena ada masukan-masukan dari iya, provokator lain ada, gitu ya, terus akhirnya dia punya pengikut, suaminya ditekan gitu kan, <laughs> karena ya mertua mendukung dari Aduh, si enaknya ada. kan ya itu, jadi <laughs> harus sebenarnya kompak solid kita sebagai keluarga. Hmm. Terus yang terakhir nih mengatasi ragu, malas, optimis, dari rendah diri. Masih ada beberapa sih, tapi kayaknya nggak cukup. <laughs> ini terakhir. Iya, ini terakhir ya mungkin ya. Hmm. Jadi Intinya saya menurut saya adalah hidup harus selalu penuh dengan kompetisi dan tantangan mm -hmm. Karena biasanya orang kalau hidup tidak penuh dengan kompetisi Maka yang terpikir adalah dia Ya buat apa saya ber, berjuang yang bagus-bagus Toh, gak ada pesaing dalam hidup saya gitu mm -hmm. Jadi compete with yourself Bersainglah dengan diri anda sendiri Sehingga anda selalu meningkatkan standar kehidupan anda Standar kualitas anda mm -hmm. Kalau anda merasa sudah menjadi nomor satu Anda tidak akan ber berbuat apa-apa saya selalu mengajak kepada setiap audiens yang mengikuti pelatihan dan seminar saya, jadilah anda nomor dua, banggalah, nomor dua. You proud to become number two. Walaupun mm -hmm. sebenarnya realitas kita nomor satu, yeah. tapi tetap perasaan kita dan pikiran kita nomor dua. Kenapa? Kalau anda merasa nomor dua, keep learning. Anda akan terus belajar, belajar dan belajar. Kalau kita nomor satu akan merasa puas, no, sudah nomor satu, gitukan? Oh. Nah, ini tidak ada inovasi, <laughs> dia tidak mengupdate informasi, gitukan? Iya. <laughs> yeah. Sesanya Hairil dan juga Ustazah Reza undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ilahika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.